Amin buat jam yang ada di rumah yang baru bergabung buat Indonesia bagian tengah dan timur ya kita ingatkan lagi hari ini pembahasan tema kita adalah tentang doa-doa mustajab di bulan Ramadan. Masih ada teman kita nih di sebelah kiri ada Ega dan juga Pak Hamdan ini masyaallah yang luar biasa menemani kita hari ini ya. Tadi sudah dibahas oleh para guru-guru kita doa yang pertama dan yang kedua nih yang sudah kita dapat tadi dari Al-Baqarah ayat 40 eh sori Al-Kausar ayat 40 dan juga Al-Baqarah 250. Nah, sekarang kita sebelum lanjut lagi saya mau tanya sama Bapak-bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di studio sama yang di rumah nih Hari ini hari kelima puasa. Masih pada lancar puasanya kan Bu, Pak? Lancar. Alhamdulillah. Walaupun puasa nggak ada kata malas-malasan ya. Walaupun nih kadang siang nih suka ngerasa lemas, jujur aja ya benar kan? Apalagi yang kerja dari pagi-pagi, dari habis sahur langsung berangkat, pulang-pulang nanti habis maghrib nih atau setelah maghrib atau sebelum maghrib. Nah, saya baru tahu ternyata saat puasa itu pada jam 12 siang sampai jam 6 sore itu tubuh kita itu otomatis melakukan bersih-bersih sel yang rusak sehingga kadang kita itu terasa lemas jadinya. Karena itu kita butuh energi yang cukup saat kita sahur. Supaya gak lemes. Nah bulan Ramadan ini bulan ibadah. Pastinya tubuh harus selalu fit dan segar. Supaya ibadah gak kendor. Dan bisa tetap fokus beribadah sampai buka puasa. Makanya kita perlu ini yang namanya suplemen. Yang bisa kasih energi hingga 12 jam sejak sahur hingga ma maghrib. Nah sekarang gak usah khawatir nih karena ada, eh uh, saya punya rahasianya, Vitamino, masya Allah, Vitamino adalah minuman berenergi yang memberi kita energi selama beraktivitas, bekerja, bahkan beribadah selama di bulan Ramadan. Nah, kandungan protein, asam amino, vitamin, dan mineral serta konyaku dan guaranasit yang terdapat di dalam Vitamino, insya Allah bisa membuat kita tahan lapar dan nggak lemes dari sahur sampai maghrib. Maghrib, nah ini Masya Allah Pasti pada nanya-nanya juga nih yang di rumah juga nih ya. Pada bertanya-tanya kira-kira Vitamino ini aman dan halal gak sih Insya Allah Vitamino aman banget Dan halal Dan buat yang lagi program diet nih ada bocoran nih Vitamino bisa menjadi suplemen pilihan Untuk membantu program diet karena mengandung konyaku si yang merupakan diet dari fiber, wah jadi mau aktivitas dan ibadah tetap lancar selama Ramadan dan selalu berenergi sepanjang hari jangan lupa, minum vitamino ya jamaah, apa bu vitamino, ini masyaAllah cukup satu saset saja ya, saat kita sahur mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah jamaah tuh saya udah kasih bocoran kenapa saya selalu fresh dari pagi sampai sore ya aman Alhamdulillah karena saya minum vitamino Masya Allah, nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, di bulan Ramadan ini banyak pasangan yang udah menikah lama, ada yang udah menikah lama Bu? Udah semua ya Bu ya nah ada yang mungkin belum dikasih rezeki anak atau keturunan ada Bu, tetangga, teman atau saudara nih hari ini nih buat pasangan suami istri yang belum dikasih keturunan bisa diamalkan bacaan di bulan Ramadhan ini langsung aja kita panggil gurunya nih untuk menjelaskan ada sahabat saya Haji Muhammad Nur Maulana tepuk tangan dong Mubarsud Maulana silakan ya silakan start Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Karena ada bentuk pujian dan rasa syukur Di antaranya bagaimana kita bisa bersyukur Diberikan anugerah yang namanya karunia anak Kebayang kalau anak kita seperti Maki Masya Allah Anak siapa sih? Anak Abi Abi siapa? Abi Maki gimana ngeluarinnya ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketika kita mendapatkan anak anak itu adalah karunia kenapa sehingga orang merasakan karunia itu menghasilkan kebaikan beda harta beda rezeki makanya karunia tu dua tiga karunia Karunia, apa itu karunia? Sesuatu yang menghasilkan. Makanya kalau kita keluar dari masjid, doanya apa bu? Allahumma <tuh> tahlih abu'aba fadlika, bukakanlah pintu karuniamu. Sekarang silakan buka catatannya, yang mau punya anak. Pertama-tama menikahlah. Gimana mau punya anak kalau tidak menikah? Menikah. Dan ketika sudah menikah, tadi sudah diajarkan supaya dapat pasangan, supaya dapat istri, supaya dapat mertua yang baik. Maka bacalah Rabbi Habli. Rabbi Habli. Mil ladungka, zurriyatan, taibatan, innaka, Inna samiud doa. Mohon maaf, ini doanya siapa? Nabi Zakaria. Yang baca? Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria? Kenapa Nabi Zakaria? Ternyata Nabi Zakaria berharap punya anak dan tidak putus asa disebabkan istrinya mandul. Kalau istrinya Nabi Ibrahim AS, Nabi Allah Ibrahim AS, Siti Sarah, tua tapi tidak mandul. Tapi kalau Nabi Zakaria, ya Allah, luar biasa. Kalau orang pasti sudah putus asa karena mandul, tapi tidak. Allah anugerahkan, silakan dibuka nanti doanya di surah, mohon izin, di surah, ini, ini, ini, Ali Imran ayat 38, 38. Silakan dibuka ya, dibuka, dibuka Nanti di sana ada, insyaAllah Ada lagi doa, termasuk doa Nabi Zakaria Apa doanya Nabi Zakaria? Surah Al-Anbiya 89 Rabbi la tazarni pardan wa an tahairul warisin Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri Berikanlah aku pewaris keturunan yang terbaik Bisa jadi telat datang, karena yang datang adalah yang terbaik jadi yang merasa telat punya anak, yakin saya punya pengalaman. Ponakan saya 8 tahun punya anak. Di depan rumah saya 17 tahun punya anak. Sudah pasrah sudah, terserah dari Allah Allah. Aku ikhlas, aku tawakal. Tahu-tahu punya anak. Sahabat saya di pesantren tiap hari pergi kalau pergi ke pesantren, belajar di sekolah di madrasah. Bareng, jalan, jalan, pulang, jarum. Itu ternyata dia kasihan 17 tahun. Dan Alhamdulillah punya anak. Jamaah ya yeah. Intinya dalam doa ini. Supaya kita tidak berputus asa. Takdir tarik menarik dengan doa. Mumpung bulan Ramadhan. Utamanya nanti puncaknya nanti di tanggal 24. Coba dicatat, catat, catat. Tanggal malam 24 Ramadhan itu 24 doa kita diijabah. Di malam berapa Bu? 24. 24. Tapi jangan pray. tiap malam tarawih, tiap malam ibadah. Nanti hadiah dari Allah, Allah kabulkan 24 doa oh, permintaan. Utamanya yang belum punya anak minta ini. Masya Dan Allah. bagusnya doa tadi ditiupkan di air baru diminum. Masyaallah. Ini buat jamaah di rumah. Dan sebelum tuh. melakukan maaf, Astagfirullahaladzim. Hmm. minta maaf saya ucapkan ini Sebelum uh, memulai, titik-titik isilah titik-titik di bawah ini. <laughs> Maksudnya baca doa itu. Ya. Gitu, Karena ya? walaupun dibaca, uh -uh. kalau tidak mengisi titik-titik, akan susah. Keluar titik-titik, gak bisa. Ini Masya Allah, Ustaz Jazakallah khair nih bojama yang ada di rumah ya. Ini ilmunya sudah diterapkan, walaupun telat menikah anaknya empat, Masya Allah. Luar biasa, itu teman saya. Saya 34 tahun. Iya. Alhamdulillah punya anak. Empat. Empat. Empat. Iya. Berarti siapa yang, tadi? Yang terlambat ini ke siapa tadi? Ada teman saya. Eh, jangan iya. salah. Bapak anaknya berapa? Empat. Empat. Yuih. Sama. Seperguruan kita doang berarti. Ini Masya Allah tepuk tangan nama Ustadz Ma'alana. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Lila jangan lupa ya. Doa buat keturunan tadi ada Ali Imran ayat 38. Dan juga tadi surah al Anbiya ayat... 89. 89, nah sekarang kita lanjutkan lagi nih, yang masih muda nih, yang tadi mau nanya-nanya pagi-pagi awal-awal banget kasih, dari Ega, bukan yang sebelahnya kasih. bunda, dari Ega-Ega ada yang mau ditanyain iya. apa? Iya ada, buat Ustazah sama Ustaz, gimana sih cara kita untuk membedakan bahwa doa kita itu masih ditahan sama Allah atau... ...nggak uh, dikabulin gitu sama Allah. Oh, gitu. doanya ditahan apa... Gak, ...atau gak dikabulin gitu iya, ya? Gitu. Atau dikasih sebenarnya apa? Enggak atau atau ditunda gitu? Nah yeah. nih bunda dijawab dong, gimana bedainnya nih? Gimana cara membedakan... Bunda Cangan biasa dikasih. aja, enggak ya, takut serem. serem. Ya. <laughs> gimana cara membedakan bahwa doa kita ini... ...dikabulkan atau tidak dikabulkan... ...atau masih ditahan? Intinya yang penting kita berdoa dulu. Sebagai manusia biasa itu kita lemah. Udo'uni astajib lakum dalam surat... ...Gofir ayat uh, 60... Berdoalah padaku pasti aku kabulkan. Jadi pasti dikabulkan. Cuma di dalam hadis nyatakan kalau selama kita enggak putus tali silaturahim, selama kita tidak durhaka sama orang tua, durhaka enggak usah sure. orang tua. Insyaallah uh, insya enggak ya. Maka Allah berikan doa kita itu tiga. Dikabulkan langsung atau ditahan atau enggak dikabulkan atau dikasih dengan sesuatu yang pengganti itu. Jadi membedakannya gimana? Kalau misalnya kita belum dikabul-kabulkan kita pikirkan ada enggak yang namanya kebaikan-kebaikan yang datang tadinya sakit jadi sehat ada enggak ada. Nah itu penggantinya. Kau pun ditahan. Oh. Mungkin Allah bilang apa? Karena kita belum, belum kita pantas di dulu. Jadi biar Allah selalu mendengar suara-suara kita. Nah. Terus dan terus dan terus. Begitu. Betul. Mungkin salah satu tahan. contohnya tadi. ya kan nah, Mau minta punya anak. Tapi hmm. belum nikah. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya nah, nah, mintanya masih biakal ya. Iya kan? <laughs> benar. Ini Masya Allah. Galak amat bunda pagi-pagi. <laughs> Tuh iya. Ega jelas ya Ega ya. Iya, Makasih iya. banyak Ega berarti, pertanyaannya. Ha -ha. Ya, berarti Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Butuh. Ya? Masya Allah. Tuh jawabannya mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jemaah, Masih semangat Bu. Masih. Coba kita kasih kesempatan lagi di sama Pak Hamdan biar adil. Masa bintang tamu yang sebelah kiri doang. Yang kanan enggak Pak Hamdan ada mau ditanyain gak? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak Ustadz saya mau tanya. Mm -mm. Ada enggak sih obatnya... Doa-doa penyakit yang seperti saya ini. Obatnya doa-doa penyakit. Oh, maksudnya mengobati, doa-doa untuk, doa, untuk mengobati penyakit-penyakit ya. Penyakit, ya. Macam-macam penyakit deh. Ya. Ini Masya Allah nih ya. mungkin yang di rumah juga, yang di studio juga dia lagi ada penyakit. Minta doa bagaimana caranya bisa disembuhkan dari segala macam penyakit. Ya. Ya. Abi Coba mau punten dia jawab. Iya. Ya, Punten-punten Abi. iya uh, Bismillah. Ya. Oh, si, abi <laughs> tau sih <laughs> ya sekalian dia bener <laughs> deh. Panjang <laughs> nih pasti ceritanya. Mohon izin Abi silakan tepuk tangan buat Abi Maki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah kalau kita melihat yang namanya ujian dari Allah itu adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya termasuk ketika kita ini diberikan penyakit. Kenapa? Ibtala? Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji sebesar apa ujian yang didapatkan, sebesar itu juga cinta Allah kepadanya. Simak baik-baik, seorang Nabi yang mana dia ini tidak pernah berhenti siang malam, siang malam selalu menegadahkan tangannya dengan ma'alhamdulillah. Alhamdulillah memuji Allah terus. Sampai Al-Quran mengukirnya kalimat ini. Dan semua para malaikat tahu bahkan Allah memujinya. Ini Nabi selalu berdoa dan bukan hanya berdoa tapi memuji, memuji dan memuji kepada Allah. Sampai punten, iblis, syetan turun tangan. Kata iblis, kata setan Ya Allah pantas aja Nabi ini selalu memuji kepadamu. Karena apa? Kaya. Istrinya juga ada. Lalu apa anaknya juga banyak. Coba preteli satu-satu. Pasti tidak memuji. Kata Allah tidak. Ini hambaku ini selalu memujiku. Coba, dicoba hilang semua kekayaannya. Kebunnya terbakar semua, habis semuanya. Tapi seorang Nabi ini begitu kejadian, hancur semuanya. Malam-malam dia menengadahkan tangan dengan senyumannya. Alhamdulillah, subhanallah. Kata, oh hey lihat Iblis, lihat syaitan, lihat ini masih tetap memuji kepada aku. Lalu dengan mengatakan, coba hilangkan anaknya semua, hilangkan anaknya. Tiap hari, dua hari anaknya wafat. Wafat, wafat. Delapan anak hilang dalam satu minggu. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi setelah kehilangan keluarga? Tetap menengadahkan tangannya. Malam-malam ditunggu apa yang akan diucapkan. Mengeluhkah? Tidak. Dia hanya mengatakan Alhamdulillah. Subhanallah. Lalu kata setan mengatakan, "Coba sekarang hilangkan kesehatannya, berikan penyakit kepada dirinya. Dikasih penyakit dalam keadaan punya penyakit yang cukup parah, tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Subhanallah." Setelah itu apa lagi kata setan mengatakan, "Ya iyalah masih memuji. Kenapa? Masih dikelilingi oleh siapa? Oleh para tetangganya. Tetangganya masih sayang, tetangganya masih senang. Coba sekarang biar diusir sama para tetangganya." Kata Allah, "Lihat, aku akan berikan demikian." Subhanallah dari penyakitnya. Keluar bau busuk yang menyengat, yang tidak menyamankan dan tidak enak. Diusir sama warga. Akhirnya keluar dan tinggallah di mana? Di hutan. Dalam keadaan di hutan, harta hilang, anak-anak hilang. Diusir sama warga, berada di hutan. Malam-malam dengan tangan yang terbuka. Dia katakan dengan senyuman, Alhamdulillah. Subhanallah, penyakitnya cukup lama. Berapa lama? Berapa lama? Para alim ulama mengatakan, subhanallah bukan sebulan dua bulan, bahkan ada yang menyampaikan 18 tahun dalam keadaan seperti itu. Diam, sampai istrinya bertanya mengatakan, Ya Nabi Allah, apakah ini adalah ujian dari Allah? Pasti. Lalu mengatakan, apakah kau tidak minta sembuh kepada Allah? Berapa lama kita hidup dalam kenikmatan? 80 tahun, wahai suamiku. Gak enak kita 80 tahun sehat, baru saja 18 tahun kita dikasih ini putus asa. Tidak, aku tetap akan kokoh. Subhanallah, Nabi ini sangat terkenal dengan kesabarannya. Siapa namanya? Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Subhanallah, satu waktu yang sangat luar biasa. Istrinya mencari nafkah sana dan sini kesulitan. Ternyata istrinya puntan menjual rambut yang ada dijadikan roti dan diserahkannya. Nabi Ayub dengan mengatakan, "Anna laki hazi, dari mana kamu dapatkan ini?" "Aku jual rambutku hai suamiku." Baru sakit hatinya Nabi Ayub, Tidak tega melihat kenyataan ini. Lalu pas istrinya keluar, Nabi Ayub berdoa, doa yang sangat indah, "Wa Ayub iznada rabbahu anni masani durru, wa anta arhamur rahimin." in itu pun tidak meminta dengan langsung ya Allah ternyata aku sakit ya tapi aku yakin engkau Maha pengasih dan Maha penyayang itu permintaan yang penuh dengan puntan penuh dengan rasa malu minta sehat tapi demikian subhanallah ini kata-kata yang sangat Rab rabbi anni masani wa anta arhamur rahimin hafal semua ini coba sama-sama ya. Rabbi. Rabbi. Anni. Anni. Masaniyadur. Masa Wa anta. anta. Arhamur Rahimin. Langsung Allah katakan. Hai Ayub. Subhanallah. Aku akan keluarkan air dari bawah kakimu. Warqudbir ejrik. Lalu dihentakkan keluar air. min mandi dengan air tersebut. Begitu dimandikan dengan air tersebut. Tahu ternyata langsung wajahnya bersih kembali. Seperti muda yang luar biasa. Istrinya datang kaget karena tidak mengenalnya istrinya mengatakan hai hey laki-laki maaf apakah ada seorang nabi yang tergeletak di sini yang dalam keadaan sakit ayub mengatakan coba kamu lihat-lihat seperti siapa suamimu yang sakit itu begitu dilihat demi Allah waktu mudanya mirip dengan kamu enggak kenal lalu mengatakan aku ayub Aku ayub Engkau ayub Iya Subhanallah Allah kembalikan segala Kekayaannya Bukan hanya sekedar kekayaannya Tapi kenikmatannya Allah kembalikan Karena apa? Doa yang tadi Siapapun yang sekarang dalam keadaan sakit Baca doa ini yang sangat indah Wa ayub Iznada Rabbahu Anni masaniya durru wa antarhamurrahimin mudah-mudahan semuanya bisa menghafal doa ini amin. karena doa ini adalah doa Allah. Nabi Ayub yang disimpan di dalam Al-Quran amin Masya Allah amin al jazakullah makasih iya, banyak al -jaza. Abi. Ya Allah ini buat jamaah yang ada di rumah mungkin kita yang sempat ketinggalan ya di surah Al-Anbiya ayat 83 untuk menyembuhkan penyakit bahkan penyakit yang parah tapi yang jelas kita harus bersyukur kepada Allah ya tetap berikhtiar dan sabar seperti Nabi Allah Ayub nah insya Allah ini buat jamaah yang mau ingin catat ya, atau mungkin Ketinggalan tadi, langsung aja follow Instagram Islam Itu Indah di @IslamItuIndahTTV. Nanti bisa langsung lihat, bisa di capture atau mungkin bisa langsung dicatat. Nah buat jamah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran kita masih di Surah Al-Araf bersama guru kita Ustaz Syam nih. Mohon izin. Insya Allah hari ini ayat 92. Ayat Insya. 92 kita lanjutkan juga masih ada doa doa Mustajab lainnya yang dapat dibaca di bulan Ramadhan ini. Langsung aja di siapin catatannya. Jangan pindah pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah Alhamdulillah Berdoa Sebelum memulai Saat berusaha Dan datang hasilnya Jangan hanya Di waktu terbesar